Assalamualaikum Shirolun, berita pagi edisi hari ini Kamis 16 Juni 2016 dibacakan oleh saya Rian dan rekan saya Ardi Harga emas merangkak naik 2017 pembangunan terowongan grute segera dilaksanakan Pengungsi Sri Lanka diizinkan merapat di daratan Aceh Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM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 Sudahlun dalam minggu ini harga emas murni di Banda Aceh terus merangkak naik dari 547.000 rupiah per gram atau 1.820.000 rupiah per mayam. Hal ini dikarenakan melemahnya mata uang rupiah terhadap uang dolar Amerika Serikat. Dari Banda Aceh, Maudatul Husna melaporkan. Menurut pedagang emas di Jalan Tengku Cik Banda Aceh, Murizal mengatakan selama 2016 belum pernah harga emas setinggi itu. Murizal mengatakan saat ini daya beli masyarakat terhadap, emas juga berkurang dan lebih banyak yang menjualnya. Dalam satu hari lebih kurang ada 100 mayam. Meskipun harga emas cenderung naik dalam bulan ini, namun sejak minggu pertama puasa sudah ada yang memesan emas tempahan guna dipakai saat Idul Fitri nanti. Sudarlun impian membangun terowongan di Gerute segera terwujud. Pemerintah pusat telah menyetujui pembangunan terowongan yang akan menembus perut gunung Gerute tersebut. Tahapan pembangunannya dimulai 2017. Dari Jakarta, Fikar Weeda melaporkan. Persetujuan tersebut diutarakan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat M. Basuki Hadi Mulyono dalam pertemuan dengan Gubernur Aceh Dr. Zeini Abdullah di Kementerian PUPR Jakarta hari ini. Pembangunan terowongan gerute diusulkan Gubernur pada Maret 2015 lalu kepada Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Aceh. Desain detail pembangunan terowongan menurut Gubernur akan diselesaikan ke Kementerian PUPR pada tahun ini juga, sementara pemerintah Aceh diminta menyiapkan lahannya. Sementara itu Cirlun, Kepala Dinas Bina Marga Rizal Aswandi menjelaskan panjang terowongan sekitar 4 km itu akan menghubungkan Gunung Paro, Kulu, dan Grute. Panjang terowongan di Gunung Paro sepanjang 1,135 meter, di Gunung Kulu 1,638 meter, dan Grute 2,805 meter yang melalui biaya seluruhnya sebesar 4 triliun rupiah. Sudarlun Wakil Presiden Yusuf Kala memerintahkan kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk memberi izin merapat kepada para pengungsi asal Sri Lanka yang terdampar di perairan Aceh. Dari Jakarta, Fikar Weeda melaporkan. Gubernur Aceh Zaini Abdullah secara khusus menemui Wapres kemarin di Istana Wapres membahas tentang terdamparnya pengungsi asal Sri Lanka di perairan Aceh. Wapres juga memesankan kepada Gubernur agar memberi pelayanan kepada para pengungsi tersebut termasuk untuk perbaikan kapal. Namun menurut Wapres, setelah perbaikan kapal selesai para pengungsi tersebut diminta berlayar kembali. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Event. kapal berbendera India dengan nomor lambung TN1 FV0045509 yang mengangkut 44 imigran gelap dari Sri Lanka hingga kemarin masih berada di perairan Aceh. Setelah terdampar 4 hari lalu Para imigran yang berlayar 20 hari tersebut Sepertinya ngotor masuk ke perairan Aceh Dan saat ini enggan meninggalkan perairan Aceh Dari Banda Aceh, Suburdani melaporkan Seperti diberitakan, Sherlon kapal imigran gelap itu Mengalami kerusakan mesin yang terhubung dengan sistem navigasi Akibatnya kapal kehilangan arah hingga terdampar ke perairan Lok Nga, Aceh Besar Pada Sabtu lalu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat Saat mereka berlayar dari India menuju Pulau Christmas Australia Minggu kemarin, Polres Aceh Besar, Kodim 0101BS bersama Muspika Lok memberikan bantuan seperti perbaikan mesin kapal, mengisi bahan bakar minyak sebanyak 1 ton dan menambah ketersediaan logistik mereka dengan harapan para imigran bisa melanjutkan kembali pelayaran mereka. Namun bantuan itu nilai tidak cukup, mereka justru meminta agar BBM dipasok sebanyak 7 ton. Karena permintaan tidak bisa dipenuhi, akhirnya para imigran memilih tetap berada di perairan Lok Nga. Yang kar, kapal besi hijau itu dilaporkan putus dan mesin kapal kembali mengalami masalah. Akibatnya kapal yang semula berada jauh dari bibir pantai mendekat pelan-pelan lantaran dihempas angin dan gelombang. Para imigran sepertinya enggan melanjutkan perjalanan mereka menuju pulau Christmas, Australia dan lebih berharap untuk bisa turun ke daratan Aceh. Sementara itu sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga meninjau para imigran asal Sri Lanka yang terdampar di perairan Lok Nga, Meminta gubernur Aceh mengizinkan para imigran mendarat di Aceh untuk sementara waktu. Hal ini mengingat ada anak kecil dan wanita hamil dalam kapal tersebut. Saudaron dua bakal calon walikota Banda Aceh periode 2017-2022, Eliza Saluddin Jamal dan Aminullah Usman mendaftarkan diri ke Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Banda Aceh guna meminta dukungan dari partai tersebut. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan Kedua balon datang bersama pendukung masing-masing dan disambut oleh Ketua Dewan Pimpinan Kota. PKPI Banda Aceh Daniel Abdul Wahab beserta sejumlah pengurus di kantor partai tersebut kemarin. Iliza dan pendukungnya Sahjan Iliza datang lebih awal sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sementara Aminullah dan pendukungnya Sahabat Aminullah datang belakangan sekitar pukul 13 30 waktu Indonesia Barat. Ketua DPKP KPI Banda Aceh Daniel Abdul Wahab mengatakan menyambut baik kedatangan kedua kandidat ke partainya. Menurutnya, dalam memberikan dukungan dan mendukung pasangan calon, partai yang memiliki ketentuan tersendiri yang harus dijalankan. Sudarlun, tiga orang yang didakwa sebagai anggota jaringan terduga teroris, Bahru Naim, dijatuhi hukuman penjara 5 tahun oleh pengadilan negeri Jakarta Timur kemarin. BBC Indonesia melansir. Ketiganya dinyatakan terbukti bersalah melakukan pemufakatan jahat dan penguasaan senjata api, amunisi dan bahan peledak untuk tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan fonis penjara 5 tahun penjara dikurangi masa tahanan. Ibat adalah pemimpin dari kelompok yang dinyatakan terbukti merencanakan serangan terorisme di Pasar Kliwon, gereja dan kuil di Kepunten Solo, Jawa Tengah, tepat di Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2015 lalu. Kelompok ini tangkap tiga hari sebelum melancarkan aksinya. Dari Newsroom selam Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Tamis 16 Juni 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa mendengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com follow juga Twitter kami di at Serambi FM. Sedara Loon, wassalam.